Allah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-kariim Ya ayuhaladzina amanuttakullaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taqu rapakumul lazih khalaqakum minafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah Wa taqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqibah Ya ayuhaladzina amanu taqullaha wa kulu kalan sajidah Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan ثم Thuma بعد ba'd استقل حديث كتاب الله وخير Wa هدي hadji sallallahu alaihi wasallam washaral al umuri muhtasathatuha fa inna kullam muhtasatim bid'ah wa qula bid'atin dalalah wa qula dalalatin finnar ayuhan nas muslimin wal wa muslimat rahimani wa rahimakumullah para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, diantaranya adalah nikmat yang sangat besar, nikmat al-Islam wal iman juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah taqarrub. Senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya syukur Dijelaskan oleh para ulama Itu menjalankan ketaatan kepada Allah Melakukan ketaatan kepada Allah Itulah yang disebut dengan asyukru as Al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah Salah satu imam ahlus sunnah wal jamaah Beliau menyebutkan Haqiqat yang ingkang bersyukur kata beliau al-qiyamu bi thaatihi wa taqarrabu ilaihi bi anwaa'i mahaabihi zhahiron wa batinah Jadi haqiqat orang yang bersyukur itu adalah al-qiyamu bi thaatihi Menjalankan ketaatan-ketaatan. Itu -ketaatan, matang Allah subhanahu wa ta'ala. Wataqarrabu ilahi. Setelah itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam ibadah dan amalan. Yang dicintai dan diridai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan syukur Jadi yang namanya syukur Itu bukan semata-mata Alhamdulillah kemawon Kemawan Tapi harus Dibarengi dengan Amalan-amalan Solihat Sehingga kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Ya kunus syukru bilisan Wabilqalbi Wabil Jawari, nih. Jadi syukur ni kuruku nai enten tigo. Rukun di dalam bersyukur ada tiga. Yang pertama syukron bilisan, Ini. syukur dengan lisan. Ini. Yang artinya orang tersebut memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Ini rukun yang pertama di dalam bersyukur. Yang kedua syukrun bi kalbihi syukur dengan hati. Bagaimana bentuknya meyakini dan mengimani semua kenikmatan kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wataala. Dan yang ketiga adalah syukrun bil jawarih. Bersukaimakumullah. Saya ingin membacakan satu nasihat yang datang dari salah satu imam di kalangan tabiin. Jadi maksud tabiin itu adalah muridnya para sahabat. Kalau sahabat nih kumurite. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Kalau tabi'in muridnya sahabat. Sahabat muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau Nabi Muhammad langsung belajar dengan Allah ya, lewat Malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Salah satu imam di kalangan para tabi'in Ya tabiin itu muridnya para sahabat memberikan nasihat pesan wasiat untuk kaum muslimin dan pesan ini berlaku sampai hari kiamat nanti ini. jadi tidak bisa melakukan nah pesen zaman gemien senikingi bun bawatan payu bawatan pesan yang disampaikan oleh imam dari kalangan tabiin ini terus berlaku sampai dinten kiamat mangke. Okay. Imam tersebut bernama Al-Imam Abdul Aliyah Rufai Ibnu Migran Arriahi ya. Al-Imam Abdul Aliyah Rufai Ibnu Migran Arriahi rahimahullah. Beliau memberikan pesan kepada kita semua kepada umat Islam kata beliau rahimahullahu taala ta'allamul islama fa iza ta'alamtuhu fala targhabu anhu wa alaikum bis siratil mustaqim fa innahul islam wala tataharafu 'Anis sirati yaminan wala shimalan wa 'alaykum bi sunnati nabiyyikum wa ahwa Kata al-Imam Abdul Aliyah memberikan wasiat yang pertama ta'alumul Islam Wahai kaum muslimin belajarlah oleh kalian Islam Pelajarilah oleh kalian Islam Dados perintah Duma Tengkito Sedoyo Supados mengkaji Sinau tentang Islam Sehingga seorang aku Islam Benar-benar ngertos nah niku Islam Faizat ta'alam tumuhu Apabila kalian sudah mengetahui Kalian sampun ngertos Noponiku Islam, fala tarrobu anhu. Maka janganlah sekali-kali kalian meninggalkan Islam. Waalaikum bissiratil mustahkim. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus fa islam karena jalan yang lurus itulah jalannya Islam sehingga doa yang sering kita baca setiap umat Islam sering membaca nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipuntunjuki ke jalan ingkang lurus artosipun jalan Islam Doa yang sering kita baca, Ikhdi Nasyrotal Mustaqim. Nah, itu. Taro kalau Setelah itu Walat Tahharrofu Anisiratiyaminan Walasimala. Maka beliau mengingatkan kepada kita kalau sudah tahu Islam, jangan menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan jangan menyimpang dari sirotol mustaqim, baik belok ke arah kanan maupun belok ke arah kiri lurus. Ya. Kemudian nasihat yang berikutnya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan petunjuk nabi kalian. Ya. Perintah Sopados berpegang teguh dengan petunjuk nabi Karena tiang ingkang benar-benar berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Dengan acara Nabi SAW Tiang nikuwaw dijamin selamat Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat Sehingga di dalam beragama kita diperintahkan untuk mengikuti Ajaran petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bi sunnati wajib bagi kalian semua." Kata Nabi untuk mengikuti petunjukku. Di petunjuknya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'iyakum wahadihil ahwa Dan hati-hati jauhilah oleh kalian hawa nafsu Karena di dalam beragama Tidak boleh mengikuti hawa Tapi yang diikuti petunjuk ajaran saking Rasul Sallallahu alaihi wa Karena kalau yang diikuti hawa nafsu ya, Hanya keinginan saja hanya sekedar mantep-mantepan ya, Tapi tidak mengikuti Petunjuk Rasul Maka yang demikian Akan merusak ajaran Rasul Contoh pun Mengerjakan sholat subuh Wah saya kalau Semangat Teksi seba berkas Agung sholat subuh Semua kata <tuh> Bagus niku salat subuh 10 rakaat ya. tapi kan tidak sesuai petunjuk rasul tidak mengikuti petunjuk rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga yang demikian tidak menjadi bagus sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita mengikuti petunjuk rasul dan hati-hati dengan hawa nafsu kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Itu nasihat yang datang dari Imam Abdul aliyah Salah satu imam di kalangan para tabi'in Ulama dan para tabi'in Maka nasihat yang datang dari beliau Disimpulkan oleh Sheikh Soleh Fauzan, Doktur Sheikh Soleh Fauzan. Kata beliau kesimpulan nasihat yang datang dari Abu Aliyah itu ada empat perkara. <coughs> ada empat perkara. Nasihat yang pertama awaluha. Ya. Nasihat yang pertama adalah dorongan perintah kepada kita supaya taalamul Islam. Ini nasihat yang pertama mempelajari Islam. Ya. Artinya kenali mahwa napa niku Islam. Kenapa diperintahkan supados mempelajari Islam? Kata beliau wa fi la yafi anta ana muslimun wa anta la ta'riful Tidak cukup tidak cukup Seorang mengatakan Saya muslim Saya umat islam Tapi mboten ngertos Napa niku? Islam Ini mboten cukup Dados tiang ingkang ngaku islam gitu. Kedah ngertos Arti islam niku Napa kata niku Sehingga tidak cukup Hanya sekedar ngaku-ngaku tapi mau terengertosing di aku niku napa? Niki mau tersekat sehingga wajib bagi setiap Muslim mempelajari Islam niku sinah panggi. Ya. Kenapa saya yang aku Islam? Nah. nah niku Oleh karena itu beliau Imam Abdul Aliyah memberikan kepada kita nasihat Supados mempelajari Islam. Islam niku nopo sareat niku napa ke mawon. Jadi kalau kita mengetahui, mangkem boten kaget. Jangan sampai seorang Muslim ngaku Islam tapi kalih sareat Islam niku kaget. Lah apa ya kepelajar apa ajaran Islam? Nah niku. Nah, tidak cukup yang seperti ini hanya sekedar mengaku Islam. Maka dijelaskan oleh para ulama, Islam ya, itu sebetulnya apa? Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Rahimahullah, salah satu imam ahli sunnah wal jamaah. Jadi Islam itu tatkala terkumpul di dalamnya tiga perkara. Islam itu tak kalah terkumpul Di dalamnya tiga perkara Itu baru seorang Dikatakan seorang Muslim Atau Islam ya. <tuh> Islam itu artinya adalah Al-Istislam ya. Karena kalau di dalam bahasa Arab Islam itu sendiri Maknanya adalah Berserah diri Dari kalimat Aslama yuslimu islaman itu di dalam bahasa Arab dari Islam artosipun niku berserah diri. Dari Islam artinya istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah bitauhid dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah itu yang namanya Islam. Berserah diri kepada Allah bitauhid dengan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Wal ingkiadullah bitaaah dan menjalankan ketundukan kepada Allah bitaaah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini yang kedua, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bita'ah dengan menjalankan ketaatan, ketaatan. Kemudian yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Perlepas diri meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Yang dimaksud syirik di sini Beribadah kepada selain Allah Inilah yang disebut dengan Islam Jadi yang pertama Istislam Berserah diri Dengan memurnikan peribadatan Hanya untuk Allah Jadi tiang Islam Tiang Muslim Ndongah Nyubun kepada selain Allah Kepada tempat-tempat tangker Kuburan-kuburan Patung-patung ya Ini dilarang dalam ajaran Islam Karena makna Islam itu sendiri Adalah berserah diri Kepada Allah dengan Memurnikan Peribadatan hanya untuk Allah Sehingga jenis ibadah Nopokemawon Itu dipersembahkan Diperuntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua. Tunduk bita'atihi. Tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kemudian yang ketiga. Baru'ah. Berlepas diri. Berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan musyrik. Barakallahu fikum Inilah yang disebut dengan Islam Nah semua kaum muslimin Yang mengaku Islam Harus mengetahui Kenapa ni ku Islam Sehingga jangan sampai ngaku-ngaku Tapi mau tengertos Saya Islam Saya seorang ahlu sunnah Tapi mau tengertos Islam ni ku kenapa Ahlu sunnah ni ku kenapa Nah ni Barakallahu fikum. Kemudian ayol mukminun rahimani warahimakumullah. rahimakumullah. Kemudian yang kedua nasihat, yang kedua disimpulkan oleh Dr. Syekh Soleh Fawzan. Nasihat yang kedua, apabila kalian sudah mengetahui Islam, Sampun ngertos napaniku Islam, Alaikum bitamasuki bihi setelah itu wajib untuk berpegang teguh dengan islam artinya adalah mengamalkan apa itu islam tidak cukup seorang hanya mengaku berilmu tapi mboten purun beramal jangan pinter tapi mboten purun beramal, nikim mboten cekap jadi Karena orang-orang Yahudi mereka berilmu, nih. mereka berilmu tiang-tiang Yahudi, tapi mereka tidak beramal, bukan purun ngamal, maka orang-orang Yahudi disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang sesat, ya. padahal gaduh ilmu, nih. tapi bukan purun mengamalkan ilmu. Maka tak tiang ingkang sesat. Barokallahu fiqum. Sehingga kata syekh Soleh Fazan layak fi an yakunal insanu aliman balia dibu alaihi an ya'mala mala di ilmihi. Tidak cukup seorang hanya mengaku saya pintar. Tidak cukup, tapi harus noh mengamalkan ilmunya ya. mengamalkan ilmunya barakallahu fikum Maka kata beliau wa illa fal kathiru minal ulama'i ahlut Maka banyak sekali di sana orang yang punya ilmu tapi botan purun mengamalkan ilmu mereka itu menjadi tiang ingkang sesat ya barakallahu fikum Sehingga dijelaskan oleh para ulama, oleh ahlu tafsir. Tarkala menjelaskan, Ihdi nasiratul mustaqim. Ini. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini. Jalan yang lurus adalah jalan yang berjalan di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Barakallahu fikum. Ini kesimpulan nasihat yang kedua. Setelah memiliki ilmu Dipun tuntut Dipun merintah Sopadas mengamalkan ilmu Nikual Barakallahikum <tuh> Kemudian yang ketiga Kesimpulan yang ketiga Asali satu Kesimpulan yang ketiga Yang Nasihat yang ketiga adalah Antal zamasiratul mustakimah Nasihat yang ketiga adalah perintah supatos berpegang teguh dengan jalan ingkang lurus hendaklah engkau berpegang teguh dengan jalan yang lurus itu jalan is Islam. Jadi setelah mempelajari Islam mengamalkan Islam kita terus bersabar berpegang teguh di atas Islam Assalamualaikum Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di dalam surat Al-An'am 153 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa anna hadha sirati Mustaqima Fattabi'uh Sesungguhnya ini Sirati Jalanku mustaqimah Yang lurus Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Ya. Perintah untuk mengikuti jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Ya. Ayat ini, di dalam surat Al-An'am 153, Perintah, kepada kita semua, supaya Sopadas mengikuti jalan yang lurus. Gihmeniko Islam. Singga kata Al Imam Abu Aliyah rahimahullah wa alaikum bishiroti mustakimah fa inahul Islam karena jalan yang lurus itu adalah Islam barokallahu fi kemudian nasihat yang berikutnya ya nasihat yang keempat yang disampaikan oleh Al Imam Abu Aliyah rahimahullah kata beliau apabila Allah sudah memberikan taufik fa in wafaqaqallah li ma'rifati siratal mustaqim wasir ta'alihi fala tansad doa du ya. jadi kata beliau kalau kamu sudah diberi taufik oleh Allah ini, sampun angsal taufik hidayah pitulung saking Allah subhanahu wa taala untuk dapat ilmu sudah mengamalkan Islam. Berpegang teguh dengan Islam. Maka yang berikutnya beliau memberikan nasihat kepada kita. Jangan lupa kepada da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Da'i-da'i yang ingin menyimpangkan manusia dari sirotol mustahkim. Nah ini. Jangan dilupakan ini hati-hati, karena di sana para syaitan, seton-seton, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, tidak diem. Tak kala ada orang Islam yang benar-benar mengikuti ajaran Islam, itu akan disimpangkan jalannya, ya, oleh seton-seton tersebut. Nah, maka beliau mengingatkan kepada kita, kalau Allah sudah memberikan kepada kamu taufik, sudah memberikan hidayah, jangan lupa, nggih. Di sana ada setan-setan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia yang ingin menyesatkan ya, manusia. Ingin menyesatkan anak keturunannya Adam Yeah. Jadi jangan terus santai. Wah, saya sudah selamat. Yeah. Setan itu akan menggoda manusia. Ide-ide yang mengajak manusia kepada kesesatan akan terus. Yeah. Terus apa? Terus mendakwahkan kesesatannya. Yeah. Maka di sini kita diingatkan dari ajaran-ajaran yang menyelisih ajaran Al-Quran. Dan ajaran sunnah Rasul salallahu alaihi wasalam. Ya. Dari orang-orang yang ekstrim di dalam beragama. Baik mereka yang ekstrim kanan maupun orang-orang yang ekstrim kiri. Orang-orang ya. ekstrim kanan seperti orang-orang kaum teroris. Ya. Kalau di dalam Islam diajar disebut adalah kaum khawarij. Ya. Kaum pemberontak Dan bibitnya ini Sudah muncul Sejak Nabi SAW Bibit-bibit teroris ya. Nabi SAW pernah dikritik ya. Dikatakan Adil ya Muhammad ya. Adil engkau ya Muhammad ya. Langsung Nabi Muhammad dituduh tidak adil, ya. maka Nabi Muhammad SAW mengatakan selaka kamu siapa lagi yang bisa adil kalau saya di bidang tidak adil ini bibit pertama kaum khawarizm, bibit pertama kaum teroris, ya. maka kita hati-hati ya, dari Orang-orang yang ekstrim kanan Di dalam menjalankan agama Adapun kaum khawarij Kaum teroris disebutkan oleh Syekh Soleh Fawzan Mereka itu adalah sekelompok Mereka itu adalah sekelompok Manusia yang memiliki Pemahaman Yang memiliki pemahaman keluar dari ketaatan kepada penguasa, ya. jadi mereka memiliki pemahaman yahrujuna ala wulatil umuril muslimin bolehnya memberontak kepada penguasa muslim, ya. wayahlaunasam awatoah mereka tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa. Ini ciri-ciri khawarij, ciri-ciri teroris yang diajarkan oleh para ulama dijelaskan kepada kita. Nih, ciri-ciri teroris mereka adalah suka memberontak kepada penguasa, tidak mau mendengar dan tidak mau taat kepada penguasa. Ditambah lagi Wa kafirun al-muslimina bil kabair. Mereka suka mengkafirkan orang-orang Islam Yang jatuh ke dalam dosa besar Jadi kalau ada orang yang terjatuh ke dalam dosa besar Langsung difonis kafir, kafir Ya, Sehingga ini ciri-ciri khwarid Ciri-ciri teroris Ciri-cirinya ya. seperti ini Mereka bergampang-gampangan Bermudah-mudahan untuk mengkafirkan sesama muslim. Ya. Padahal ini perkara yang sangat berbahaya menuduh kafir kepada saudaranya. Ini dosa yang sangat besar ini. Ya. Dan tidak gampang mengkafirkan seorang muslim. Orang-orang ya. teroris, mereka gampang mengkafirkan orang-orang islam. Ya, ini ciri-cirinya mereka seperti ini dijelaskan oleh para ulama ya. Dan jelas ini bertentangan dengan ajaran Rasul Sallallahu alaihi wasalam Jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran Karena ajaran Al-Quran Ajaran Rasul Itu memerintahkan supaya Mendengar dan taat kepada penguasa ya, Dalam perkara yang baik Dalam perkara yang ma'ruf tidak melanggar syariat ya, Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan Untuk mendengar dan taat kepada penguasa Bahkan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf Ini merupakan prinsip Islam yang membedakan antara agama Islam dengan agama jahiliyah ya. Itu. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wasam wa ta'ah wa inta ta'amara alaikum 'abdun. Hendaklah kalian wahai umat Islam senantiasa mendengar, senantiasa taat kepada penguasa wa inta amarohalikum adun walaupun yang memimpin kalian yang menjadi penguasa bagi kalian itu seorang budak artinya tadinya kedudukannya rendah tapi suatu ketika diangkat menjadi pemimpin menjadi penguasa Wajib untuk didengarkan dan ditaati Jangan terus diremehkan Wah tadinya aja tukang sampah ya. Akhirnya Mboton Purun mendengar, Mboton Purun taat ya. Ini bukan ajaran Islam ya. Sehingga mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf Ini merupakan ibadah jadi mendengar dan taatnya umat islam kepada penguasa Harus didasari i, ibadah Bukan karena tujuan-tujuan dunia Tujuannya adalah karena apa? Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam semua perkara yang makruf Jadi jangan dianggap sepele Termasuk rambu-rambu di dalam perkendaraan ya. Tak kalah kita mentaati kalau itu baik, itu termasuk merupakan ibadah, Rambu-rambu ya. dalam kendaraan, kecepatan diatur sekian, ya. Dan kalau kita melanggar termasuk maksiat dosa, ya. Pemerintah sudah menentukan kecepatan di dalam kota, pinten nggih? Berapa kilometer? 40 nggih. Ya, ini ditaati. Congen terus dalam kota 80 bahkan seratus balapan ya kita jangan terbawa suasana orang-orang yang tidak tahu ya oh nanti oh ya terlambat nganter anak sekolah ya berarti berangkatnya dikasihkin kan seperti itu ya karena ini termasuk ibadah kalau kita langgar berdosa ini termasuk taat kita kepada penguasa peraturan lampu merah berhenti kalau kuning apa hati-hati ya. Tapi kebanyakan kuning itu justru ngebut nih. Nge. Wah ini pungpung kuning, bus digas, ya. Sehingga yang lain ikut ikutan, ya. Ini sebetulnya ini sudah termasuk berdosa. Kenapa? Karena ini perkara yang ma'ruf yang wajib kita taati dan membawa kebaikan. Ya kebaikan untuk diri sendiri juga kebaikan untuk orang orang lain, ya. Barokalaulah fikum. Ya. Ini hendaklah diperhatikan. Juga tak kalau berkendaraan pakai spion, ya. kemudian lampu remnya, ratingnya, ya. ini harus diperhatikan. Ini rambu-rambu seperti ini jangan dianggap sepele karena ini merupakan bagian dari ibadah. Inilah Islam. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mengkaji lebih dalam Islam itu sebetulnya Islam mengatur segalanya. Ya. Yeah. Jadi kadang-kadang karena kurangnya kita di dalam mempelajari Islam, ya. Yeah. Jadi dianggap wah oh, ini masalah lampu merah ini enggak ada kaitannya dengan agama. Ya. Yeah. Sehingga lampu merah, lampu kuning enggak diperhatikan. Ya. Yeah. Lampu rem, riting enggak diperhatikan. Padahal ini sebetulnya sudah diatur dalam Islam. Masuk wa sam'u wa watooah mendengar dan taat barokallahu fikum sehingga umat Islam orang yang terdepan ahli sunnah orang yang terdepan untuk mengamalkan seperti ini ya barokallahu fikum ini contoh ya saya berikan contoh tadi kelompok yang menyimpang yang ekstrim kanan kelompok teroris khawarij yang itu merupakan musuh Islam merendahkan Islam menjatuhkan nama Islam ya. padahal Islam seperti yang tadi kita dengar ternyata mengatur semuanya ya, masalah lampu merah, ketaatan dalam rambu-rambu lalu lintas, diatur semua di dalam Islam bahkan para para ulama itu memberikan fatwa ya. haramnya melanggar apa? rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh penguasa baik terkait dengan kecepatan, terkait dengan lampu merah hijau dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian di satu sisi kita juga hati-hati dari kelompok yang ekstrem kiri, yaitu orang-orang komunis, ya. Ini juga musuh Islam. Ini juga yang akan merusak akidah Islam. Rata-rata musuh Islam itu juga plus musuh negara Orang yang ekstrem kanan Seperti orang-orang khawarij, Orang-orang teroris Orang-orang syiah Ini musuh Islam juga musuh negara ya. Begitu juga kelompok komunis ya. Ini juga membahayakan ajaran Islam ya. Kenapa? Mereka ingin Merusak akidah Islam Ini orang komunis ya, Ingin merusak akidah Islam ya. Yang mereka memiliki keyakinan tidak ada Tuhan ya. Dan seterusnya Apalagi prinsip-prinsip yang ada di dalamnya ya. Yang mereka orang-orangnya sangat kejam Membantai, membunuh hal biasa Islam sebaliknya Islam rahmatan lil alamin ya melindungi darah seorang muslim seorang kafir saja orang kafir itu enggak semuanya boleh dibunuh ya enggak semuanya boleh dibunuh yang boleh dibunuh adalah kafir harbi kafir yang memerangi umat Islam tapi kalau kafir yang mengajak perdamaian ada perjanjian damai dan seterusnya ini enggak boleh di perang. Jadi keliru juga yang dilakukan oleh orang-orang teroris yang mereka mengganggu orang-orang kafir yang masuk ke Indonesia. Karena mereka sudah ada kesepakatan damai, ya. Sudah ada kesepakatan damai enggak boleh diganggu, ya. Apalagi sampai dibunuh, ya. Barakallahu fikum. Maka umat Islam diingatkan, ya. Kalau Allah sudah memberikan taufik kepada kita dengan Islam Maka jangan lupa kepada da'idai dai, Kepada syayatin, syaiton-syaiton dari kalangan jin dan manusia Yang mengajak manusia kepada kesesatan ya. Yang mengajak manusia kepada kesesatan Barakallahuikum Hati-hati ya. Apalagi masa-masa sekarang ini Ya yang kelompok komunis pun mereka berusaha untuk bangkit kembali Setelah Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Dengan kerjasama umat Islam Dengan TNI Polri untuk membasmi komunis ya. Sehingga berpuluh-puluh tahun di Indonesia tidak berani bangkit ya. Sekarang lagi mencoba kembali Untuk bangkit kembali Ya, maka umat Islam hati-hati, terutama Pak, hati-hati dari pemikiran mereka yang rusak yang akan merusak Islam. Sehingga bagaimana cara menghadapinya? Ya, cara menghadapinya yang pertama adalah dengan ilmu. Dengan melakukan amalan-amalan saleh dan menjalin hubungan yang baik dengan aparat keamanan. Jangan menghadapinya dengan emosi ini enggak boleh juga tidak hikmah ya barakallahu fikum dengan mengadakan demo-demo ini enggak ada caranya dalam Islam ya kita umat Islam menghadapi yang seperti ini dengan banyak mengaji ya setelah itu banyak beramal soleh yang ketiga ya barakallahu fikum menjalin hubungan yang baik dengan aparat keamanan barakallahu fikum jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan jangan ditangani sendiri, dilaporkan kepada TNI, kepada polisi. Di sana ada gerakannya mencurigakan, Pak. Kelihatannya gerakan komunis, ya. Jangan ditangani sendiri, Yuk kita pentungin salah ini, ya. Salah karena di sini ada yang berwenang untuk menangani seperti itu. Ya. Kita membentengi umat Islam dengan ngaji. Dengan melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian yang berikutnya. Wasiat yang berikutnya setelah kita diingatkan. Supaya hati-hati dari da'idai yang mengajak kepada kesesatan. Yang berikutnya diingatkan. Yang terakhir diingatkan. Supaya bersungguh-sungguh untuk mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata beliau wa'alaikum Bi sunnati nabiikum Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh Dengan sunnah nabi kalian Itu dengan ajaran Rasul Sallallahu alaihi wasalam Bagaimana kita bisa mengetahui Ini ajaran Rasul atau tidak Dengan ta'alum Ngaji Menghadiri majelis-majelis ilmu Ini jadi, kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam adalah talabul ilmi. Ini mempelajari ilmu apa itu Islam, apa saja ajaran-ajaran Rasul. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu